Bidra Bisnis Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI merekomendasikan pemerintah menyetop layanan Blackberry yang dinilai tidak mematuhi aturan dengan membangun server di Singapura dan bukan di Indonesia. Ada komentar ancaman penyetopan layanan terlalu mengada-ada, apalagi Blackberry begitu populer digunakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah dinilai harus introspeksi kenapa Blackberry lebih memilih negara tetangga untuk investasinya dibanding Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Jino Sugianto. Pak Jino, apa komentar Anda? Jadi yang pertama sebenarnya kan seharusnya baik itu produsennya atau kemudian juga pemerintah kita juga mungkin bisa lebih mengutamakan daripada Konsumen gitu ya, masyarakat yang telah menggunakan layanan tersebut gitu ya Yang penting bahwa masyarakat jangan sampai dirugikan Karena kalau mau di stop atau persyaratan-persyaratan itu harusnya dipenuhi sebelum layanan tersebut diberikan kepada masyarakat Artinya bukan di tengah-tengah setelah berlangsung, setelah jalan kemudian di stop Itu kan tentunya yang paling dirugikan adalah masyarakat konsumen yang telah memiliki perangkat Blackberry tersebut Sehingga tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya. Jadi kembali lagi dalam hal ini kalau saya mengatakan harusnya ya dari sejak awal katakan sebelum perizinan itu diberikan harusnya sudah memenuhi semua persyaratan kalau harus membangun server atau membangun perangkatnya harus juga persyaratannya adalah di dalam negeri, ya itu semua harus dipenuhi dahulu, baru kemudian diizinkan sehingga masyarakat itu tidak seperti saat ini katakan di tengah-tengah bisa di-stop, gitu ya. Itu Jadi kembali lagi, saya s i penekanannya hanya, ya kalau masyarakat seperti mendadak di-stop, ya masyarakat yang paling dirugikan, tidak ada pihak lain, karena perangkatnya kan sudah masyarakat bayar, tetapi pelayanannya, tetapi fungsinya, Tidak bisa sebagaimana mestinya pada saat dia membeli perangkat tersebut, kan? Lalu, bagaimana Bapak menilai sikap Blackberry yang membangun servernya di Singapura dan bukan di Indonesia? Selama katakan dia tidak m e n y a l a h k n dari peraturan dari pemerintah Indonesia pada saat dia awalnya memasarkan Blackberry dan layanannya di Indonesia, itu saya rasa... Dia sah-sah aja ya memilih katakan mau negara manapun yang dia pilih tentunya namanya dia itu bisnis ya tentunya memilih yang paling menguntungkan untuk, untuk dia tentunya gitu ya. Dan kemudian tentunya ya dia harus punya kepastian bahwa investasi yang telah dia tanamkan itu akan bisa balik modal setelah sekian lama. Itu kan tentunya pemikiran yang sampel dari perusahaan atau katakan dari investor atau dari pengusaha gitu. Dan kalau katakan memang Ada hal-hal yang sebenarnya dia tidak terlalu puas dengan katakan regulasi yang di Indonesia Ya tentunya mungkin perlu ada pembicaraan gitu ya Apakah regulasi tersebut Kalau katakan itu regulasi baru ya setelah dia ada di Indonesia gitu ya Tetapi kalau itu regulasi yang lama Tentunya harusnya si pengusaha tersebut sudah memikirkan dari sejak awal gitu Tetapi ya ini harus kedua belah pihak Kedua belah pihak artinya dari pemerintah Kita sendiri dan kemudian juga dari si investornya atau si pengusahanya kalau katakan sudah dari awal sudah ada satu kesepakatan ya kesepakatan itu yang sudah dituangkan itu yang harus dijalankan tapi tidak di tengah-tengah kemudian terjadi masalah seperti ini gitu. Nah itu bisa dilihat kalau sudah terjadi kesepakatan terus kemudian tidak ditepati tidak diikuti. ya memang mungkin harus ada penalti-penalti tertentu. Tetapi yang tadi saya menggarisbawain, jangan sampai merugikan daripada masyarakat konsumen penggunanya sendiri.、Gitu. Karena sekarang sudah berapa juta unit dari Blackberry ini yang sudah digunakan, sudah dipasarkan di Indonesia. Nah ini yang tentunya harus juga dipikirkan. Gitu kan. Demikian Jino Sugianto, saya Giri Sadewa.